Artis dari kota dingin Malang sudah cantik bae no lagi. Tentu ada PT Kayu Manis, ada Ramayana, juga ada Dizem shooting. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Devi, Aldiva, Ju Pasukan Goning masuk barikade. Eh, pasukan Goning. pasukan Goning mundur. Pasukan Goning yang Wey, di dalam, tolong-tolong itu ya. Tarik.